Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mawalahwa ba'd Jemaah sekalian yang dimuliakan Lila Allah Azza wa Jalla Kita melanjutkan kembali Pembahasan kitab Sahih Bukhari Sahih Bukhari masih dalam kitab tauhid bab firman Allah Subhanahu wa taala innamā qaulunā li-shay'in dalam sebagian naskah judulnya Innama amruna li-shay'in sungguhnya perintah kami untuk sesuatu <coughs> perkara yang dikehendak oleh Allah Terjadi Maka Allah mengucapkan Mengatakan Kun fayakun Kun jadilah Maka terjadi Atau terwujud Sampai kepada hadis <tuh> 7461 Habib Al-Yaman Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani Al-Hakam bin Abi Hamzah Al-Qurashi Abu Bishr Al-Himsi Al-Abdillah bin Abi Hussain Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Husain An-Nawali dari Bani Nawfal Makkī Qala Haddathana Nafi' ibn Jubair Nafi' ibn Jubair bin Mut'im Jubair bin Mut'im Mut Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau Quraisy Salah seorang di antara sahabat yang juga dari kabilah Naufali Abu Muhammad qala <coughs> an ibnu abbas dari ibnu abbas radhiyallahu anhuma qala waqafa nabi nabi berdiri Wakafan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ala Musailamah Fi Ashabihi Berdiri di hadapan Musailamah Fi Ashabihi dalam keadaan dia bersama pengikutnya Fakallah lalu berkata Lausal sa'altani Hadhir Qita ah, Ma'atay Tukah Seandainya engkau meminta kepadaku potongan ini aku tidak akan memberikan kepadamu tidak akan memberikannya kepadamu Lau ta'du amrallah fika lan ta'du amrallah fika Engkau tidak akan bisa melewati perintah Allah pada dirimu Artinya Apabila Allah telah menetapkan pada dirimu sesuatu Maka engkau tidak akan bisa melawannya Atau tidak akan bisa menghadapi Perintah Allah Azza wa Jalla Walain adbarta Layakfirannakallah Tapi kalau engkau Pergi Adbarta Engkau meninggalkan <coughs> meninggalkan adbarta meninggalkan kebenaran go berpaling layak qiranakallah niscaya Allah akan membinasakanmu layak qiranakallah Allah akan membinasakan dirimu maka di sini disebutkan dalam hadis rasulullah ini perkataan lantak dua amrullah engkau tidak akan bisa melampaui perintah Allah atau perkataan Allah urusan Allah azza wajalla di sini ditetapkan adanya perintah Allah yang memberi perintah dan ini menetapkan sifat bagi Allah azza wajalla namanya perintah adalah berupa ucapan Karena itu dalam sebagian naskah Judul bab ini ini In nama Kowluna lishai'in Jadi ada naskah Sebagian naskah Bukhari Judulnya ini Berbeda Sehingga disebutkan dalam Sebagian naskah Kowluna perkataan kami Sebagian naskah menyebutkan Amruna Sebagian naskah menyebutkan Amruna dan ini tidak saling bertentangan Karena keduanya mempunyai makna yang satu Perintah itu juga ucapan Perintah berupa apa? Ucapan Maka tidak salah Judul bab baik itu Dengan naskah Qauluna Ataukah dengan naskah yang disebutkan Amruna Sungguhnya perintah kami Sesungguhnya ucapan kami Nah ini Lishai'in Ya, kepada sesuatu artinya yang dikehendaki oleh Allah maka cukup Allah mengatakan kun jadilah cukup itu saja perintah Allah ini jadi perintah Allah atau ucapan Allah perkataan Allah terhadap sesuatu yang Allah kehendaki terjadi maka cukup dikatakan kun ini jadilah seperti halnya Nabi Adam salam Hawa yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Allah yang menghendaki, kenapa kau diciptakan dari tulang rusuk itu kehendak Allah. La yus alu ammayaf al, wahum yus Allah nggak ditanya mengapa kok tulang rusuk. Ini, kenapa Hawa tidak diciptakan dari tulang iga? Ini, kenapa tidak diciptakan dari tulang-tulang yang lainnya? Kenapa diciptakan dari tulang rusuk? Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahawa tulang rusuk itu bengkok Sehingga ini mempengaruhi sifat wanita Dan kenapa diciptakan dari tulang rusuk Allah tidak menyebutkan hal itu Kenapa dan untuk apa diciptakan dari tulang rusuk Maka apabila sesuatu tidak kita ketahui sebabnya Allah Rasulullah SAW juga tidak menyebutkan kenapa Maka eh, jawaban tentang hal itu karena Allah menghendaki cukup karena Allah menghendaki demikian kenapa Allah menghendaki tidak ada informasi tidak ada informasi dan tidak perlu kita kemudian mencari-cari nah ini tidak perlu kita mencari-cari nah ini rahasianya apa nah ini ketika Rasulullah para Nabi dan Rasul tidak ada di antara mereka yang mengabarkan atau mengetahui tentang informasi sesuatu perkara goib yang, yang Rasulullah tidak pernah mengabarkan Tidak juga dalam Al-Quran Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tidak ditemukan Maka itu adalah rahasia Allah Rahasia Allah yang tidak perlu kita mencarinya Seperti halnya kisah Ashabul Kahfi rasulullah tidak menceritakan dengan detail siapa nama mereka anjingnya jenis apa guanya menghadap kemana ini di mana dan seterusnya rasulullah seandainya uh, ingin mengetahui kalau kita uh, ingin mengetahui sesuatu perkara-perkara ini yang goib maka yang paling layak untuk mendapatkan ilmu tentang perkara goib adalah para utusan allah para rasul karena mereka lah yang diridhai ini tidaklah manusia itu diberi ilmu gaib kecuali sedikit. Ini jadi kecuali yang diberikan oleh Allah saja dan itu para rasul, para rasul, para nabi dan rasul mereka lah yang dikhususkan oleh Allah untuk menyampaikan perkara gaib. Setelah itu para nabi dan rasul menyampaikan perkara gaib itu kepada umatnya apabila memang Perkara gaib itu dibutuhkan Untuk umatnya Sesuatu perkara gaib Yang hanya diperlukan Informasi itu untuk Rasulullah SAW Rasulullah tidak harus menyampaikannya Kepada yang lainnya Kalaupun menyampaikan Kepada sebagian sahabat Maka sesuai dengan Apa yang diinginkan Rasulullah Seperti Hudaifah Yang diberitahu nama-nama orang munafik. Tidak diberitahukan kepada yang lainnya. Kenapa? Itu maslahatnya tidaklah lebih baik, tidaklah lebih afdal atau lebih uh, lebih roje daripada mafsadahnya jika disampaikan. Maka Rasulullah SAW karena maslahatnya untuk memberitahukan nama-nama orang munafik itu uh, tidak lebih baik daripada disimpan. Di Kecuali hanya kepada sebagian orang seperti Hudayfa, maka berarti itulah yang terbaik. Dan tidak perlu untuk kita mengetahui secara detail orang-orang munafik. Meskipun Rasulullah sebagian riwayat menyebutkan nama-nama yang disebutkan kepada Hudayfa atau kepada sebagian sahabat yang lainnya juga, ini nama-nama bukan hanya di zaman sahabat yang hidup di masa itu. Tapi Rasulullah menyebutkan nama-nama yang belum muncul Dan diberitahukan kepada sebagian sahabat tadi Sebagian sahabat Karena itu Hutaifah mengatakan Seandainya aku menyampaikan Apa yang disampaikan Rasulullah kepadaku, Kalian akan mengingkari Aku bisa jadi dibunuh Bisa jadi aku akan dibunuh Karena memberitakan sesuatu informasi perkara Ini Yang membahayakan Nah ini Berbahaya kalau disampaikan secara umum Nah Rasulullah Hanya menyampaikan pada orang tertentu Dan memerintahkan mereka Untuk tidak menyampaikan Untuk tidak memberitahukan Maka sampai akhir hayat Hutaifah tidak memberitahukan Nama-nama orang munafik Sudah, itu tak, cuma dihafal Hutaifah tidak menulisnya Tapi Hutaifah menghafalnya Perkara waib Nah ini, sehingga eh, Perintah Allah hanya Allah yang Maha tahu. Kapan Allah memerintahkan sesuatu, kapan mengucapkan kun maka jadi itu sangat mudah bagi Allah, ya, sangat mudah bagi Allah dan tidaklah diberitakan ini diciptakan dengan kun yang ini proses tidak demikianlah itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Rahsia yang tidak diberitahukan kepada makhluknya, bahkan Rasulullah pun juga tidak. Nah berikutnya hadas Anas Musa bin Ismail Abu Salamah Tabu Daki Qala an Abdul Wahid dari Abdul Wahid bin Syad al-Abdi Abu Ubaidah al-Basri dikenal dengan As-Saqafi Qala anil A'mash Sulaiman bin Mihran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi yang dikenal dengan Al Akmas, beliau seorang hafid yang banyak hafal hadis. Kala Al Akmas ini kadang disebut juga dengan Al Ama, Al Ama dan Al Akmas. Ini ini memiliki ada kesamaan dalam satu sisi. Ini satu sisi, Yaitu adanya cacat uh, pada matanya. Nah ini Tidak bisa melihat dengan jelas Samar-samar Ini Al-A'mas al Kalau Al-A'ma bisa jadi bermacam-macam Al-A'ma itu buta Dan buta itu ada macamnya Ada orang yang buta Yang ada di depannya Cuma warna putih nah Ini. Ada orang buta Cuma gelap nah Ini warna Hitam gelap ada orang buta tapi dia melihat samar kabur hanya apa bayangan saja nah ini ada orang di depannya tapi dia enggak tahu siapa itu nah macam-macam buta nah, al-a'mas ini yang nah, tidak jelas al-a'mas yang tidak jelas nah al-a'mas an Ibrahim dari Ibrahim An-Nakhai Ibrahim bin Yazid An-Nakhai <coughs> Kufi Abu Imran qala an Ibrah uh, an Alqamah dari Alqamah Alqamah bin Qais An-Nakhai juga uh, nah an nakhai ini nama kakeknya uh, nisbat kepada Nakhai itu kakeknya An-Nakhai Alqamah Abu Syibal An-Nakhai Kufi qala <coughs> Anbi bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ia berkata baina ana amshi ma'an nabi ketika aku berjalan bersama nabi SAW alaihi wasallam fi Madinah ada sebagian uh, harsil Madinah uh, tanaman atau panen yang ada di Madinah wahwa yatawakkal ala asibin ma'hum ma ketika itu beliau di atas asib di atas pelebah uh, kurma <tuh> bersamanya famararna ala nafarin minal yahud kami melewati sejum, sekelompok orang dari kalangan yahudi faqala ba'duhum li sebagian berkata kepada yang lainnya saluhu anir ruh coba kalian tanya tentang ruh faqala ba'dhum la tasaluh jangan ditanya jangan kalian tanya ini lah dah selalu anjayi afihibi syaitan tak keruh khawatirnya nanti dia akan memberitakan sesuatu yang kalian tidak sukai. Ini jangan tanya, tidak usah tanya. Khawatirnya dia justru memberitakan sesuatu yang dikhawatirkan oleh kalian, yang kalian khawatirkan, kalian tidak suka. Oka lah batu melanasalan nahum. Akhirnya sebagian mereka tetap bersikeras untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Sungguh kita akan tanya kepadanya. Fakohma ilahiy rojulun minhum. Ada seorang di antara mereka yang berkata fakoh laya abul khasim, wahai abul khasim. Kuniyahnya Rasulullah itu abul khasim, bapaknya al khasim. Ada yang menyebutkan al qasim ini meninggal di masa ketika di Mekah. Ada yang menyebutkan Al-Qasim ini kunyahnya saja Abu Al-Qasim Tapi tidak ada Al-Qasim nah Riwayat yang menyebutkan perbedaan pendapat tentang keberadaan Al-Qasim Apakah itu memang ada tapi meninggal Karena anak laki-laki Rasulullah Seandainya memang ada sebelum Ibrahim Maka mereka semuanya juga meninggal di waktu kecil Meninggal di waktu kecil Ya, sehingga tidak ada anak laki-laki yang tumbuh sampai dewasa. Nah, yang tumbuh sampai dewasa putri Rasulullah SAW, ada yang mereka masuk Islam bersama suaminya setelah diutus Rasulullah SAW, dan seluruh putrinya Rasulullah SAW meninggal sebelum Rasulullah SAW. Ini dua yang dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mukulsum dan Ruqayyah Ini meninggal dua-duanya Sampai ketika Rasulullah Ketika meninggal istri yang Putrinya Rasulullah yang kedua Yang dinikahi oleh Usman Seandainya kata Rasulullah Seandainya aku punya anak lagi perempuan Aku akan nikahkan lagi denganmu MasyaAllah Ini saking eh, Tingginya atau kemuliaan Keutamaan Usman bin Affan Rasulullah ini luar biasa Ustman bin Affan uh, radhiyallahu anhu <tuh> salah seorang sahabat yang karena menikahi putri Rasulullah dua kali meninggal kemudian menikah lagi dengan putri Rasulullah sampai akhirnya uh, setelah itu Ustman uh, Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah dan istrinya Ustman meninggal. Di zaman Rasulullah SAW sampai akhirnya Rasulullah mengatakan seandainya aku masih punya anak perempuan aku nikahkan lagi dengan dengan Utsman Bin Affan sudah dua kali karena itu Utsman dijuluki Zunurain yang punya dua apa dua cahaya. <tuh> nah ketika itu ditanya meruh apa itu ruh kata orang itu. Rasa kata Anhun Nabi, Nabi diam ini perkara dua. Eb. Rasulullah tidak ngarang. Tapi ketika ditanya tentang ruh, Rasulullah diam menunggu wahyu turun. Menunggu wahyu apa? Turun. Ini makro Rasulullah Sosalam kemudian Fays kutah Anhun Nabi. Ketika ditanya tentang ruh, Nabi diam. Faalim tu anahu yuhailai. Aku pun tahu menyadari ini Rasulullah sedang turun wahyu. Jadi para sahabat sudah menghafal. Kalau Rasulullah turun wahyu ketika itu diam. Meskipun sebelumnya berbicara, tapi kok tiba-tiba diam? Berarti Rasulullah sedang turun apa? Turun wahyu. Hei, sehingga para sahabat menyaksikan. Dan kalau sudah turun wahyu. Rasulullah itu menjelaskan Wahyu yang diturunkan kepada beliau Menjelaskan kepada para sahabat Jadi Al-Quran itu Turun bukan tanpa penjelasan Para sahabat mereka itu Belajar langsung dari Rasulullah Tafsir Al-Quran Setiap kali diturunkan ayat Rasulullah menyampaikan Sekaligus menjelaskan Rasulullah jelaskan tidak semua sahabat hadir, tapi sahabat yang hadir mereka menyampaikan getok tular kepada yang lain. Nah ini mereka para sahabat sudah biasa getok tular muroja'ah ini. Jadi kalau ada yang mendengar dari Rasulullah sesuatu hadis malah menyebarkan. Saya dengar Rasulullah mengatakan demikian. Kalau yang mendengar cuma satu orang maka dia yang yang mengatakan menyampaikan kepada sahabat yang lain. Terkadang Rasulullah itu menyampaikan hadis Sekali saja Sudah tersebar Terkadang Rasulullah menyampaikan Satu hadis yang sama Tapi di beberapa majelis Kadang ditambah ada pengurangan Ada penambahan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini Nah para sahabat meriwayatkan hadis-hadis itu nah, Meriwayatkan Dan nah, Mereka diajari oleh para sahabat Tabiin ini diajari oleh para sahabat, oleh para sahabat yang merekam hadis tersebut. Nah, kemudian tabiin ini menyampaikan lagi nanti kepada tabiut tabiin, Seterusnya sampai hari kiamat, sampai nanti. Nih. Dan ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami Islam bukan akidah saja, tapi dalam memahami Islam secara keseluruhan, maka demikian mereka berpegang kepada riwayat. Yang sudah diteliti Kesohiannya diterima Kalau enggak ditolak Dulu kaedahnya ringkas Ahlul bid'ah Enggak ditolak Enggak diterima, ditolak langsung Ahlul sunnah nah, Diteliti nah, ini, Diterima Itu awalnya demikian Pokoknya diterima saja Pokoknya ahlul sunnah diterima Kalau hadis itu dari ahlul bid'ah Enggak diterima hadis Itu dulu Sebelum kemudian berkembang Bahwa ternyata Yang ahlu sunnah hafalahnya gak sama Setelah sahabat Ternyata yang mereka ini sama-sama ahlu sunnah Kalau langsung sahabat fulan langsung diterima waktu itu Ini Tetapi tabiin Maka di ternyata ditemukan atau didapati Gak seperti sebelumnya Ternyata mereka meriwayatkan hadis ini Yang mana Terkadang ada kesalahan Atau ada yang dikoreksi dan sebagainya Maka ini para ulama kemudian mempelajari ilmu hadis Mempelajari ilmu hadis Karena Islam ini didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Dalilnya atau dasarnya Dan nanti manusia akan disidang pada hari kiamat Bagaimana perlakuan terhadap Terhadap Ayat-ayat yang Allah turunkan Wahyu yang Allah turunkan kepada manusia Bagaimana sikap mereka mereka nanti akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Bisa jadi masuk neraka kekal karena mereka sudah murtad atau belum masuk Islam hakikatnya. Maka mereka ketika mati mati bukan dalam keadaan uh, masuk Islam dan juga bukan uh, <coughs> mengikuti ajaran para nabi sebelumnya. Maka ini tempatnya adalah apa? tempat yang mengerikan. Ini. Jadi kalau sudah <coughs> seperti itu keadaannya Nah, Rasulullah diwahyukan ketika itu Ketika ditanya tentang ruh Kata Allah Azza wa Jalla Wa anir ruh Mereka bertanya kepadamu tentang ruh Kulir ruhu min amir rabbi Ini tadi pertanyaannya Kepada dua orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah Tentang uh, ar ruh Apa itu ar ruh nah Ya saluna ka'anir kulir ruh Maka dijawab Katakan wahai Muhammad Jadi Rasulullah tinggal menyampaikan Rasulullah tinggal menyampaikan amanah yang dibebankan kepada beliau untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah ini. Maka disebutkan uh, <coughs> jawaban uh, jawaban firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan oleh uh, oleh Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Wayas'alunaka an-ruh mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Orang musyrikin juga tanya. Nah ini, orang kaum musyrikin juga bertanya tentang ruh ini. Rasulullah Membacakan ayat ini Ya saluna ga'anir ruhu kullir ruhu min amri rabbi Katakan, Katakanlah Wahai <coughs> Wahai manusia Ruh itu Min amri rabbi Ini dalilnya yang dipakai Min amri rabbi Itu urusan eh, Itu urusan apa? Urusan Allah Di sini amr maknanya urusan Min amri rabbi atau sesuai dengan perintah Allah. Maknanya ada dua kemungkinan tetap. Dua-duanya bisa di kalau dipahami bisa dipahami dari maknanya berarti betul. Nah ini. Kuliruhum min amri rabbi itu termasuk amri rabbi, termasuk urusan Rabbku atau termasuk perintah Rabbku. Nah ini. Yaitu ketika diciptakan Allah cukup mengatakan kun. Paham sini ya? Jadilah. Ini maknanya. Nah ini <tuh> Kulir ruh min amil Rabbi katakan ruh itu termasuk urusan Robku wa mauti itu min ilmi illa kulila tidaklah dan aku tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit kalal aamashuha kada fikrahatina demikianlah dalam kiraah kami ini maksudnya kiraah yang sampai kepada kepada al amas adalah seperti ini ya sudah itulah yang dipakai. Ini Itulah yang yang digunakan Masya Allah Ini memiliki faedah yang besar Di dalam uh, Jawaban Rasulullah SAW Tentang perkara gaib Maka uh, <tuh> Perkara gaib itu urusan Allah Tidak ada yang bisa mengetahui Kecuali hanya sedikit Dan itu para nabi dan rasul saja nah, Ini Tidak sebagaimana Orang-orang uh, yang Sok tahu ilmu gaib Nah, mereka kemudian mengatakan bahwa mereka bisa memasuki alam ruh. Mereka bisa menyelami, bisa mengetahui isi hati manusia dan sebagainya. Nah, ini maka kalau ada orang yang seperti ini yang mengaku dia bisa tahu perkara goib, kapan saja dia inginkan dia bisa bah menengok, melihat, nah, ini dan sebagainya. Bahkan di antara kesesatan kelompok yang mengkultuskan seseorang dengan pembagian manusia jadi tiga ini, ini yang mengatakan bahwa dia tahu perkara Wahib, ini. Karena bahkan sampai ada di antara kelompok tersebut Yang mengatakan Dia bisa merubah yang ada di lahul mahfud Ini termasuk perkara apa? Ini Perkara yang merupakan kekufuran Ini Kedustaan Dan itu adalah kekufuran Karena yang tahu ilmu gaib yang ada di lahul mahfud Hanya Allah Kok ini bisa-bisanya mengatakan si fulan bisa merubah yang ada di lahul mahfud mau disetip mau diganti ya ini mau dihapus maka yang ada di lahul mahfud itu tertulis dan tidak akan berubah enggak akan berubah penanya sudah kering eh apa namanya tintanya sudah apa kering penanya sudah diangkat sudah selesai catatan amal di Lawul Mahfud itu Yang akan dikatakan, diucapkan manusia Terjadi demikian-demikian Sampai surga neraka sudah ada di Lawul Mahfud Malaikat cuman mencatat Bagiannya orang satu orang ini dicatat oleh malaikat pencatat Malaikat pencatat ini jumlahnya berapa? Ada yang menyebutkan bahwa eh, Rakib dan Atid itu nama seperti Malaikat Jibril Kalau Rokib Atid itu nama Berarti cuma dua Namanya satunya Rokib, satunya apa? Nah, satunya Atid Nah ini pendapat sebagian ulama Pendapat sebagian ulama Rokib Atid itu Sifat Rokib itu Murakobah yang artinya pengawas Jadi Rokib itu maknanya pengawas Nah ini Atid nah, juga demikian Pengintai atau yang mengintai Yang memiliki, memiliki makna yang hampir sama Kalau itu adalah sifat Berarti tidak hanya dua Malaikat nah, Rokib dan apa? Atid Nah Adapun yang jelas itu nama Maka Kita tetapkan sebagai nama Malaikat Sebagai nama itu malaikat yang Makhluk yang Allah ciptakan tertentu dan bukan sebagaimana keyakinan sebagian orang malaikat itu sifat baik pada manusia, jin sifat buruk, setan <laughs> itu sifat buruk pada manusia. Enggak ada makhluk dari bangsa apa jin, <coughs> jin itu sifat jelek pada manusia atau sifat karakter yang ada pada diri manusia yang batin. Ini maka ini semuanya perkataan yang tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Nah, ini. Maka semuanya makhluk Allah Azza Wajalla. Ruh itu uh, ciptaan Allah. Nah, ini jin itu juga jenis yang memang diciptakan bangsa jin. Ada bangsa manusia yang memang itu adalah makhluk yang terpisah dan berbeda dari jin. Malaikat juga makhluk yang terpisah. Bukan sifat baik. Pada manusia Bukan karakter baik pada manusia Tetapi Namanya malaikat adalah Makhluk yang Allah ciptakan Makhluk yang Allah ciptakan Nah masih banyak Kaum muslimin yang terpengaruh Dengan pemikiran malaikat itu Cuma sifat baik Berarti kita bisa jadi apa? Malaikat Ini Bisa jadi apa? Malaikat Kenapa? Wong pokoknya sifat baik. Kalau orang itu sifatnya baik semuanya, wah berarti malaikat. Ini pemahaman sesat. Ini pemahaman yang apa? Yang menyesatkan. Ini, Ini kesalahan besar. Akidah ketika dibangun bukan dengan dalil, bukan dinukil dari para salaf, maka di sini letak kehancuran ke, ke eh, kesesatan. Ketika akidah didasarkan bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Eh, hey. Tapi akidah impor Akidahnya apa? Mana akidah impor? Contohnya roh gentayangan Roh gentayangan itu eh, Adalah akidah yang impor diimpor dari dari agama lain Gak ada roh gentayangan Maksudnya roh manusia Yang gentayangan siapa? Itu syaitan Itu jin Nah ini, dari bangsa apa? Jin yang menyesatkan manusia, berusaha untuk menyesatkan manusia. Nah, kalau jin yang seperti ini maka mereka eh, menggoda manusia. Mereka eh, menampakkan diri eh, dalam bentuk besar. Yang sesungguhnya bentuk asli jin itu adalah apa? kecil, lucu. Nah ini. Jadi enggak perlu takut. Sebenarnya Tidak perlu takut kepada jin Karena jin itu makhluk yang kecil Tidak menakutkan Karena itu Rasulullah Pernah menyampaikan Pernah menyampaikan Dan ini perkara gaib Ketika sholat Rasulullah menjulurkan tangannya Kemudian apa Setelah selesai sholat Para sahabat ketika itu keheranan dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW Dalam sholat Sholat kok maju ke depan begini tangannya. Ini Rasulullah apa? Ha, memajukan tangannya. Kemudian selesai sholat para sahabat terlihat keheranan dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah akhirnya menjelaskan itu tadi setan. Setan dari kalangan jin. Setan dari kalangan apa? Jin. Sehingga ketika disebut setan maka lebih banyak maksudnya setan dari kalangan apa? Jin. Itu tadi setan. Dari kalangan Jin, jadi itu memang bangsa Jin. Ya, mereka adalah seperti manusia, tapi mereka bisa melihat kita. Jin itu bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat apa? Jin. Itu kelebihannya Jin dalam tanda petik. Nah ini dalam tanda petik kelebihan Jin. Jin bisa melihat manusia. Kata Allah dia mereka bisa melihat kalian yang mana Kalian gak bisa melihat apa Mereka dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka Legend dimana ya di dunia ini Tapi mereka bangsa jin ini Mereka bisa melihat manusia Sholat juga bersama manusia Berinteraksi di dunia ini Sesama mereka dan juga hidup Berdampingan dengan manusia tapi bedanya mereka bisa melihat manusia, kita nggak bisa melihat apa mereka. Nah ini, itu bangsa jin. Ruh manusia dan ruh jin itu ada makhluk yang Allah ciptakan sebelum dijadikan ruh itu pada jasad. Jin juga ada jasadnya, ada ruhnya dan ada jasadnya. Sebagaimana manusia ada ruh, ada apa jasadnya. Mereka dibebani syariat sebagaimana manusia. Jadi ruh itu, ruh manusia, ruhnya jin. Demikian juga malaikat ada ruhnya. Malaikat ada fisiknya. Yang mana tiga makhluk ini, malaikat, jin, dan apa? manusia. Ketiga-tiganya makhluk hidup yang Allah ciptakan. Ada ruhnya. Makanya malaikat juga bisa mati. Malaikat bisa apa? Mati kecuali yang Allah kehendaki hidup terus Ya terserah Allah Terserah apa? Terserah Allah Kenapa kok malaikat bisa mati? Karena Allah berfirman Kulunafsin, ikotul. Semua yang bernyawa Yang ada ruh Yang menyatu antara ruh dengan jasad Bakal mati Ini, Nah ruh inilah yang tidak diberitakan kepada manusia kecuali sedikit atau sebagian kecil dari perkara gaib. Yang disampaikan oleh Rasul, wahyu Al-Qur'an dan yang bersama Al-Qur'an, ini sebagian dari wahyu Allah Subhanahu wa Ini sebagian dari <coughs> dari wahyu yang Allah turunkan kepada manusia. Nah, disebutkan dalam Al-Qur'an tentang perkara ruh secara global ini ayatnya. Wa ma'uti utitu minal ilmi illa Kalilah, kalian gak bisa gak diberi ilmu Kecuali sangat sedikit Jadi ilmu goib itu sedikit Dan tidak Boleh Ini kaidah penting dalam memahami perkara goib Tidak boleh kita Ini guyonan dengan perkara goib Semua perkara goib Gak boleh kita ini guyonan Menyelisihi akidah Contohnya guyonan Guyonan ada orang yang saya mendengar sendiri Orang mengatakan Guyonan ini oh, Kamu nanti masuk surga eh, ini Tiga hari setelah itu keluar Masuk neraka sini, ya? nah, Ini guyonan Boleh gak kira-kira Enggak kira -kira? Nggak boleh Karena perkataan ini Perkataan batil Kalau orang sudah masuk surga Enggak bakal masuk apa antaraga ini harus harus Yakini dan harus ini kaidah penting kalau masuk surga sudah nggak bakal keluar dari surga bukan masuk neraka orang yang masuk surga dia nggak bakal keluar dan nggak pengen keluar nggak ada orang mengatakan saya kok sumpah di surga pengen keluar ini nggak ada <tuh> ini kalau di neraka masih ada Kalau orang itu ada dua macam kelompok yang masuk neraka Masuk neraka yang kekal di dalamnya Kaum kafir, munafik, musyrik, mulhid Mereka kekal di dalam neraka Tetapi yang ada iman dalam hatinya Maka meskipun mereka lama di dalam neraka Untuk dihukum Tetapi suatu saat mereka akan dientaskan dari dalam neraka Dimasukkan dalam surga Sehingga hanya dua kelompok yang masuk penghuni surga dan penghuni apa neraka yang kekal di neraka. Wallahualam. Nih dan yang diadab yang disiksa sejak di dalam kubur maka yang merasakan ruhnya, ruh merasakan seterusnya. Karena ruh itu hidup terus, ruh tidak pernah mati. Karena yang disebut mati itu adalah jasad yang ditinggal oleh wah ruh yang terpisah dari ruh maka jasad ini disebut apa? mati. Jasadnya ini yang mati fisiknya. Tapi ruh hidup selamanya. Ruh itu hidup selamanya diabadikan oleh Allah. Keabadiannya tidak sama dengan keabadian Allah. Dua-duanya punya sifat abadi. Ruh abadi. Nah ini penghuni surga, penghuni neraka abadi. Nah ini, no, nanti sama dengan Allah yang abadi, tidak sama. Allah mendengar, iya, makhluk mendengar, sama enggak mendengarnya, tidak sama. Melihat, Allah melihat, manusia melihat, tapi melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Demikian juga sifat abadi. Abadi adalah sifat kekal selamanya untuk jangka waktu yang akan datang, tidak ada akhir. Nah ini, tu no, nanti sama dengan Allah, tidak sama. Karena Allah abadi dengan datnya Allah yang sifatnya yang asli Tidak akan terpisah nah ini Dan Allah yang menciptakan keabadian pada makhluk Makhluk diciptakan oleh Allah Dan makhluk ini diciptakan dengan sifat apa? Abadi ini. Sifat Allah abadi Keabadian Allah tidak sama dengan keabadian apa? Makhluk sama-sama abadi, tapi tidak sama antara Allah dengan makhluknya. Sehingga tidaklah ketika kita menetapkan ruh itu abadi makhluk manusia, maka berarti kita menyamakan dengan Allah tidak sama sekali. Itu sebagaimana kita menetapkan mendengar, melihat pada makhluk kita juga mengatakan Allah mendengar, Allah melihat, Allah berbicara, makhluk berbicara. Nah ini, maka sifat-sifat yang ada pada manusia itu sifat kesempurnaan bisa berbicara sempurna. Maka kenapa dinafikan dari apa? Dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kaidah dalam memahami nama dan sifat kita hanya sebatas menukil apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita yakini itu firman Allah Azza wa Jalla. Ya nah ini apa susahnya kita meyakini Allah di atas tanpa memisalkan dengan makhluk? Susah gak? Tidak Kita mudah untuk kita menetapkan Allah Maha Tinggi Tanpa harus menyerupakan dengan makhluk yang tinggi nah ini Langit tinggi Matahari rembulan bintang tinggi Allah tinggi Apakah sama antara tingginya Allah Dan tingginya bintang Tingginya bintang Dengan tingginya matahari Tingginya matahari Dengan tingginya rembulan Tingginya rembulan dengan tingginya gunung Tingginya awan Sama gak? Tidak sama Kenapa kita harus me Merasa kita ini nanti Kalau mengatakan Allah di atas Berarti menyamakan dengan makhluk Sini, ya? Kalau begitu dibalik Allah melihat atau tidak Melihat loh Makhluk juga melihat Kalau kamu menetapkan Allah itu melihat Berarti kamu menyamakan dengan apa Makhluk karena makhluk melihat Tahu gak kira-kira Mudah gak kira-kira Mudah Sehingga kita menetapkan sifat kepada Allah sama-sama melihat sama bahwa Samiul Basir melihat mendengar, tapi tidak sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk pendengaran makhluk terbatas penglihatannya terbatas tingginya juga terbatasnya kan tingginya terbatas tingginya matahari tingginya rembulan ada batasnya tingginya makhluk ada batasnya tetapi Allah mutlak. Ini di atas seluruh makhluk kemahat tinggian Allah azza wajalla. Ini Allah zatnya tinggi, tetapi Allah disifati dengan dekat. Bertentangan tidak. Ini Allah menyebutkan dirinya dekat dan tidak berarti harus apa nempel dengan makhluk. Namanya dekat, enggak harus apa, enggak harus nempel. Ini dekat itu tidak mesti harus zatnya, tidak mesti harus apa zatnya. kamu dekat nggak sama si fulan? oh iya dekat saya. apakah mesti dekat zatnya? tidak. kedekatan itu tidak mesti dengan apa zat. dan ini dalam seluruh bahasa. ini saya dekat sama si fulan, dekatnya bagaimana? oh akrab. ini. oh saya dekat, oh iya kerabat saya. oh dekat, oh tiap hari dia satu saya biasa ngobrol, biasa kemana mana bareng saya. Nah, ini. Tapi sekarang dekat enggak? Dekat. Nah ini. Meskipun dia ada di Jakarta, saya ada di sini. Tidak menafikan kedekatan. Paham sini kira-kira. Dan itu mudah untuk dipahami. Ya. Yeah, right. Jadi ini Metode ahlu sunnah dalam menetapkan sifat apapun yang disifati oleh Allah maka kita tetapkan nah, kita tetapkan tanpa menyerupakan tidak berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Terima kasih sampai di sini kita akan lanjutkan dalam bab berikutnya insyaAllah taala kita akhiri subhanahu wa taala bihamdik asyhadul la ilaha illaantaufirkaatul bilig assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.